Kita. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilakan. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah La mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal Salih untuk kita semua. Ibu bapak yang Allah muliakan di masyarakat kita kadang-kadang masih ee uh, Confused, masih tidak bisa membedakan secara tegas Apa itu mu'jizat, apa itu karomah, apa itu ma'unah Kan sekarang ini lagi, lagi booming Pengobatan-pengobatan ya. alternatif Bahkan sampai pada derajat yang menyedihkan kalau kita nonton di TV lokal ya. Kalau bapak ibu kan mungkin Waktunya digunakan untuk baca Quran dan wirid sehingga tidak sempat untuk nonton itu semua gitu ya. Jadi tidak sempat. Saya selalu mengikuti perkembangan teleper televisian gitu. Ada yang membuat saya khawatir sebenarnya. Ada beberapa yang paling parah satu televisi lokal yang hampir tiap malam membuka praktek lewat telepon gitu. Tapi sifatnya dia mengatakan bahwa dia itu dapat karomah dari Allah. Sehingga kalau nanya Pak Kiai kan panggilnya Kiai ya. Pak Kiai, kok jodoh saya susah sekali? Saya udah usia 32 tahun. Dulu banyak yang suka sama saya. Tapi karena saya masih senang sekolah ya saya sekolah sekarang usia saya sudah 32 sepertinya semua laki-laki menjauhi saya langsung kan kiainya ngok ng ng muter-muter ini apa uh, muter-muter tasbeh la ilah iloh ya anda ada yang menghalangi dari dari sini saya bisa melihat jadi anda harus dibersihkan datang saja ke tempat praktek saya Nanti akan saya bersihkan. La ilaha illallah. Bu, Pak, yang bikin saya sedih karena la ilaha illallahnya itu yang dia pakai. Kalau dia bilang, oh, anda begini-begini yakinlah kalau itu dukunnya kan. Tapi kan ini atributnya pakai sorban, pakai tasbeh. Dan setiap mau menjawab itu menyebutkan, la ilaha illallah. Gitu. Ya. Saya prihatin. Kenapa? Lalu, ada penelpon yang nanya, Pak Kiai kau bisa tahu? Saya Alhamdulillah setelah saya bertapa saya dapat karomah dari Allah. Ada beberapa gunung tempat saya bertapa dan akhirnya saya menemukan karomah. Saudara-saudaraku sekalian istilah karomah ini pada akhirnya kata itu digunakan secara tidak tepat makanya saya pikir saya merasa berkepentingan saya tidak saya yakin ibu bapak di sini tidak melakukan hal itu tetapi kan kalau kepepet mak kadang-kadang melakukan juga kan nah gitu nah saya ingin menyebutkan ada tiga istilah yang perlu diketahui dan ini istilah akidah nih yang pertama mujizat yang kedua karoma yang ketiga ma'unah apa itu mujizat mujizat adalah suatu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada manusia pilihannya dan itu sebagai bukti kenabian makanya mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi jadi mukjizat itu sebagai bukti bahwa dia nabi ya karena zaman dulu kan tidak ada tulisan kalau saya tanya apakah benar Bapak Ibu ini karyawan Telkom benar apa buktinya kan ada nomor induk pegawainya ada SK-nya. Tapi kalau dulu, apakah benar anda Nabi? Benar. Mana nomor induk nabinya? Nggak ada. Atau mana SK kenabiyannya? Nggak ada. Maka sebagai bukti bahwa beliau benar-benar Nabi diberi mujizat. Jadi mujizat itu suatu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba pilihannya sebagai bukti atas kenabiyannya. Nah, mujizat itu, saudara-saudaraku sekalian, ada dua. Ada yang disebut mu'jizat hissiah, yang kedua mu'jizat atliah. Kalau mu'jizat hissiah adalah mu'jizat yang hanya bisa disaksikan dengan mata kepala orang itu. Berarti kan kita harus sejaman dengan Nabi. Itu namanya mu'jizat hissiah. Misalnya Nabi Musa bisa mengubah tongkat jadi ular, itu hissiah. Karena kita tidak bisa menyaksikannya bahkan yang sejaman dengan nabi Musa pun tidak semua bisa menyaksikannya. Jadi mukjizat hisiah itu kita harus sejaman dan kita harus bisa menyaksikan secara langsung itu mukjizat hisiah. Dan ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, mukjizat hisiah ini tidak bisa diulang-ulang, hanya sekali saja. Jadi setelah nabi kan gini, ketika Firaun itu meminta kepada para ahli sihirnya untuk mengubah tambang-tambang kecil itu berubah menjadi ular-ular itu kan dianggap hebat Lalu Allah menyuruh Nabi Musa Untuk melemparkan tongkatnya Dan kemudian itu jadi ular Dan ular yang besar itu memakan ular-ular kecil Itu hanya sekali Nabi Musa gak mengulang-ulangi Begitu pulang ke rumah latihan lagi Lempar lagi jadi ular lagi Ya kan gitu ya, yang Jadi gak bisa diulang-ulang itu ya kan? Kata Nabi Musa itu keren ya Bisa as terus diulang-ulang gitu Enggak Mujizat itu cuma sekali Nabi Musa Ya, memukulkan tongkatnya dan ada jalan dari Mesir itu ke Palestina. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke Kairo, datang saja ke Iskandaria Itu daerah pantai yang sangat indah, ya. luar biasa indahnya, gitu. melebihi indahnya Sungai Nil. Ya. Tapi kalau belum ke sana, memang agak susah membayangkannya, sih. agak susah memang ya. Harus kesana, harus kesana gitu diaskan daria ya, gitu nggak bisa anda tidak bisa membayangkannya susah emang harus ke sana jadi anda jangan bilang gini gimana sih ngomong tuh nggak jelas bukan nggak jelas susah membayangkannya gitu jadi harus ke sana teman-teman sekalian bapak ibu ya nah itu nabi musa memukulkan tongkatnya dan ada jalan menuju ke palestina karena laut merah itu kan ada yang nyampe ke palestina bahkan ada yang ke saudi arabia kan gitu bapak ibu yang sudah berhaji atau berumroh biasanya oleh pembimbing dibawa jalan-jalan kan ke laut merah gitu Nah itu kalau mengudari situ bisa ada lang langsung ke Iskandaria, ke ke Kairo gitu Itu kan hanya satu kali saudara-saudara sekalian Jadi mujizat itu cuma sekali Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta itu cuma sekali Tidak kemudian beliau buka praktek Kan ada orang yang Musa, eh maaf Isa Benar kamu ini Nabi? Iya saya Nabi Coba sembuhkan yang orang buta Karena pada zaman itu tidak ada seorang tabib manapun yang bisa menyembuhkan orang buta. Buta yang bawaan lahir itu. Zaman sekarang pun kan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cangkok. Nabi, Musa, Nabi Isa kemudian mengusapkan tangannya pada mata orang yang tunanetra itu. Dan kemudian dia bisa melihat. Tapi kan cuma sekali. Tidak kemudian Nabi Isa mengatakan, Coba umumkan seluruh orang buta suruh datang ke saya. Diusap satu-satu dan sembuh. Enggak, cuma sekali. gitu. Mujizat Nabi Isa apa? Salah satunya menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Itu cuma sekali, saudara-saudara. Jadi, mu'jizat itu hanya sekali. Nabi Muhammad SAW, mu'jizat hissiah ini. Ketika dalam satu perjalanan, para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, persediaan air sudah habis. Kita bisa mati di perjalanan karena kehabisan air. Kata Nabi kumpulkan seluruh air yang ada simpan di bejana dikumpulkan nabi melihat oh memang tidak akan cukup lalu nabi memasukkan tangannya pada air itu dan kata nabi ambillah bejana kalian dan isilah dengan air yang ada di bejana ini dan mandilah kalian dari sini wudhulah kalian dari sini ternyata air itu nggak habis habisnya tapi kan itu cuma sekali jadi nabi memasukkan tangannya dan air itu nggak habis habis itu namanya mujizat isya jadi tidak gini coba Nabi itu gini terus keluar air tu dari sini cer gitukan gitu itu kan ngeri dari sini keluar air hmm, gitukan ngeri banget kan gitu. Nah tapi Nabi memasukkan tangannya pada bejana yang berisi sisa-sisa air yang ada. Jadi kalau misalnya kita bawa air ya kumpulkan. Nah Nabi memasukkan tangannya ke bejana itu dan semua orang yang hadir saat itu mengisi tempat. Perbekalan airnya dan tidak habis-habisnya. Itu cuma sekali saudara-saudara sekalian. Jadi mu'jizat itu hanya sekali. Tidak bisa diulang-ulang. Itu namanya mu'jizat hissiah. Dan itu hanya bisa terjadi pada saat kita sejaman dengan Nabi. Dan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itu namanya mu'jizat hissiah. Terus yang kedua ada mu'jizat akliah. Kalau mu'jizat akliah itu mu'jizat yaitu kehebatan. Suatu yang luar biasa. Yang hanya dirasakan setelah kita menggunakan akal kita untuk mengeksplorasinya Maka semua orang sepakat Para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu mukjizat akliyah Jadi kalau mukjizat akliyah tidak harus sejaman dengan Nabi Quran itu kan, Quran ini mukjizat akliyah Kita bisa memahami kedalaman kandungan makna Quran Itu dengan eksplorasi intelektual Tapi kalau tidak dengan eksplorasi intelektual Kita tidak akan merasakan kemukjizatan Al-Quran ini jadi kemujizatan Al-Qur'an tidak dirasakan kalau kita tidak mau menelaahnya. Sekedar contoh sederhana. Bapak Ibu coba kata-kata yaumun, yaumun itu kan artinya hari. Hari di Qur'an itu disebut sebanyak sejumlah hari dalam setahun. Dalam setahun ada berapa? 365. Kata yaumun itu disebut 365. Gitu. Apakah itu kebetulan? Itu kemujizatan. Ada gak orang yang bisa ngarang seperti itu? Terus misalnya, uh, uh, Syahrun, ya? seperti syahrun Ramadan al-ladhi, Syahrun kan artinya bulan. Kata Syahrun disebut di Quran sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Ada 12. Gitu. Mautun di Quran disebut 18 kali. Dan kebalikan dari mautun apa? Hayatun, kata mautun dan hayatun itu jumlahnya sama disebut. Jumlahnya itu sama. Hasanat itu disebut 19 kali. Kebalikan dari hasanat, sayiat. Itu juga sama disebutnya, jumlahnya sama. Apakah itu kebetulan? Itu sebuah kemujizatan saudara-saudara sekalian. Tapi kita akan merasakan kemujizatan Quran itu setelah kita mengeksplor dengan pemikiran kita. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang baru masuk Islam. Di salah satu pesawat Saya duduk bersebelahan dengan seorang wanita Saya sudah biasa lihat wanita Tapi ini rada unik Karena wajahnya mirip Cindy Crawford uh, Hanya pakai kerudung gitu ya Walaupun saya ustad kan Saya bisa membedakan mana Cindy Mana Alicia Sil Elis Silverstone Susan Serenden Jodie Foster Kate Winslet Angelina Jolie Bisa dah Saya juga laki-laki ya tuh pak Kan gitu Termasuk ya Yang dalam negeri Saya tidak sebut ya Jarang saya nonton yang dalam negeri Nah Bapak ibu yang Allah muliakan di sebelah saya ada seorang wanita mirip-mirip Cindy Crawford. Hanya dia pakai kerudung dengan rapih dan saya tahu dia pakai jilbabnya itu. Kan jilbab itu ada dua, ada jilbab kondisional, ada jilbab profesional. Kalau jilbab kondisional itu gini, ada ada yang meninggal baru pakai jilbab. Gitu ya. Ke majelis ma'alim baru pakai jilbab gitu ya. Nah kalau ini jilbab profesional, kayaknya itu kelihatan lah cara pemakaiannya juga. Ternyata begitu pesawat sudah take off gitu. Dia mengeluarkan dari tasnya itu semacam novel. Saya pikir itu novel gitu. Ternyata begitu dia buka itu kitab suci Quran. Qurannya tuh sudah lecek. Terjemahan bahasa Inggris kan dari Quran ibu bapak mak. Baru aja kan. <tuh> Nggak lecek-lecek kan gitu. Ya. Udah lima tahun teh. krek rek rek gitu kan. Nah gitu. Kalau Quran yang dipegang dia itu udah agak lecek. Udah lecek. Terus banyak urat-oret gitu tuh ya itu terjemahan yang Profesor Yusuf Ali. Ternyata Bapak Ibu dia itu sedang melakukan riset di Universitas Harvard, sedang melakukan penelitian pos doktoral. Jadi dia ya seorang ilmuwan. Dia bilang saya baru masuk Islam baru 3 tahun. Ketika saya mengambil program doktor, saya mencoba melakukan membuat sebuah paper gitu. Itu sebenarnya tugas dari profesornya. Tapi kemudian dia menjadi tertarik lebih jauh. Dia mencoba membandingkan. Keaslian Quran dengan kitab suci dia Dia bilang Quran itu Jadi dia bandingkan Quran dengan Injil gitu Kitab suci dia Dia bilang Quran itu kitab suci yang ketika nabinya masih hidup Sudah tercatat Sementara Injil itu tercatat 100 tahun setelah Nabi Isa wafat Dan itu ditulis oleh para muridnya Makanya Bapak Ibu Kalau baca Injil kan harus jelas versi siapa Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Barnabas Kalau Anda baca Injil Barnabas kan tidak diakui Tapi Injil Barnabas itu ada susun oleh pendeta Barnabas Disebut Injil Lukas karena yang menyusun pendeta Lukas. Disebut Injil Markus karena disusun oleh pendeta Markus. Muridnya lebih isa. Disebut Injil Barnabas karena yang menyusunnya pendeta Barnabas. Andai kan pada saat itu ada seorang pendeta namanya Ujang dan menyusun Injil. Maka ada Injil Ujang, Aam, Injil Aset, ya, Injil Iwan. gitulah. Tapi nama-nama itu kan tidak populer di sana. Di sana itu populernya Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Barnabas. Ya. Simeon kemudian Naftali gitu. Itu nama-nama Ibrani gitu loh. Nah, 100 tahun setelah Nabi Isa wafat baru ditulis. Sementara Nabi Muhammad masih hidup sudah tercatat bahkan dihafal oleh ribuan umat Islam gitu. Banyak yang pada zaman Rasul tuh orang hafal Quran. Kemudian alasan kedua dia bilang kenapa dia sampai masuk Islam karena Quran itu satu-satunya kitab suci yang walaupun diterjemahkan dalam ribuan bahasa di dunia, aslinya ditulis Ketika bapak ibu membaca kitab injil yang berbahasa Indonesia Itu aslinya yang mana Bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Inggris Bapak ibu tahu persis Ketika satu bahasa dialihkan ke bahasa lain Itu terjadi Cross cultural interpretation Atau intercultural interpretation Tidak semua bahasa itu bisa dialih bahasakan Di sini banyak orang Sunda gak Nah ini kepada yang bukan orang Sunda Mohon maaf ya Ini contohnya yang paling gampang Sehebat-hebatnya anda bisa bahasa orang Sunda bisa bahasa Indonesia, tapi saya tahu tidak semua bahasa Sunda itu bisa diindonesiakan Anda orang Jawa ada bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan Misalnya dalam bahasa Sunda, teing orang mah temais temelem ketempuhan buntut maung Coba Indonesiakan, <tuh> coba Indonesiakan temais temelem eh ketempuhan buntut maung tidak mepes. Tidak ngebakar, tahu nggak? Kena ekor harimau. Kan nggak ngerti itu. Anda yang yang tidak ngerti bahasa Sunda, begitu saya terjemahkan temais temelum katempuhan buntut maung. Ini kalau di Indonesia kan temais temelum katempuhan buntut maung. Anda yang tidak mengerti bahasa Sunda ya, saya terjemah dalam bahasa Indonesia. Aku nggak mepes, aku nggak ngebakar, aku kena ekor harimau. Ngerti nggak? Nggak ya, ngerti penyambung itu, itu yang disebut dengan cross-cultural interpretation atau intercultural interpretation Quran itu saudara-saudara diterjemahkan ke dalam bahasa apapun aslinya ditulis, itu untuk memagari terjadinya cross-cultural itu gitu tapi kalau kita belain kan diterjemahkan ke dalam, jadi yang namanya bahasa itu kultur kan, jadi kultur bahasa Indonesia itu berbeda dengan kultur bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris saja ada yang tidak bisa diindonesiakan saya yakin semua di sini ngerti bahasa Inggris. Empati itu nggak bisa di Indonesia kan secara singkat. Makanya orang suka bilang gini, kamu harus empati dong, Nah gitu. Itu kan dari bahasa Inggris, empati empati. Padahal kalau di Indonesia kan jadi panjang. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memproyeksikan diri pada peran orang lain. Panjang banget. Kamu tuh harus bisa memproyeksikan diri pada peran orang lain. Panjang banget. Udah empati detik kan gitu. Nah ini cross cultural, saudara-saudara sekalian. Jadi dia bilang. Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun aslinya ditulis. Nah, terus yang ketiga dia bilang, Quran itu satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Dihafal, pak bu. Maaf, tunjukkan kepada saya. Ada gitu seorang pendeta yang hafal Injil gitu. Ribuan pendeta hafal Injil. Nggak ada. Tapi jutaan umat Islam tuh hafal Quran. Jutaan umat Islam tuh hafal Quran. Pak bu, kalau bapak ibu punya anak ingin sekolah di Universitas Ummul Qurro jurusan tafsir, sederhana syaratnya lulus SMA, bahasa Arabnya bagus, hafal Quran, cukup. Makanya anak-anak yang kuliah di Universitas Ummul Qura, jurusan tafsir, hafal Quran. Makanya mereka kalau kuliah enggak pernah bawa Quran, dari segi tidak bawa Qurannya mirip ibu bapak di sini. Dari segi tidak bawa Qurannya. Dari segi tidak bawa Qurannya. Yang beda itu hafalannya. Gitu. Pak, Bu. Nah, jadi Quran itu Mu ajat aklia makin dieksplor kita makin sadar kehebatannya gitu loh. Nah saya kan tadi ini ini ini saya cuma menyebutkan contoh pak, bukan materi ni awas. Ini tak bukan materi contoh. Karena inti nama saya sedang membahas mu ajat mu jizat hisiyah, itu mu yang harus disaksikan oleh kita dan itu harus sejaman. Kalau mu ajat tanpa harus sejaman dengan nabi. Kita bisa me merasakan kehebatannya. Quran itu mu'jizat akliah. Dan dengar baik-baik, mu'jizat itu tidak bisa diulang-ulang. Hanya sekali. gitu Tapi kalau mu'jizat akliah, makin didalami, makin didalami, makin didalami, kita makin mengetahui kehebatan dan keagungannya. Nah, itu mu'jizat. Yang kedua, karomah. Kalau karomah adalah suatu kemampuan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Dan dia bukan nabi, nah itu karomah Di sini yang hadir Boleh jadi ada yang diberi karomah oleh Allah Karena kesolehan ibu bapak Anda dapat karomah Bisa, siapapun Dan tidak harus selalu pakai sorban Iya Orang yang dapat karomah itu Tidak harus selalu pakai sorban Pakai kopeah, boleh jadi anda pakai t-shirt Pakai jeans yang penting sole Jadi akhirnya tidak akan ditanya kopeah dan sorban Sole Gitu tidak akan ditanya gamis, Abu Lahab juga kan pakai gamis Abu Lahab itu pakai gamis Tapi Quran mengatakan Tabas yada abillah enggak saya ingin mengubah satu paradigma Bahawa seolah-olah soleh itu Harus diidentikan dengan gamis Dengan sorban Abu Lahab juga pakai gamis, Abu Jahal Itu pada pakai gamis Tidak dijamin masuk surga Ih kerennya soleh pakai gamis, belum tentu Nah, Jadi yang namanya karomah adalah Satu kelebihan Satu keistimewaan Satu kemampuan yang luar biasa Yang Allah berikan kepada hamba pilihannya Yang dianggap soleh Dinilai soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya karomah Nah karomah ini Seperti mujizat Tidak bisa diulang-ulang Sekali lagi ini penting nih karomah ini bedanya dengan mukjizat gini. Kalau mukjizat itu diturunkannya kepada nabi sebagai SK dan bukti kenabian. Kalau karomah diberikannya kepada manusia biasa, bukan nabi. Tapi orang ini diberi karomah, diberi keistimewaan karena kesolehannya. Dan karomah itu seperti mukjizat tidak bisa diulang-ulang. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh. Ada seorang yang ya dia baru nyadar kalau itu karomah. Itu belakangan. Jadi justru ciri orang yang tidak punya, tidak dapat karomah, dia ngaku-ngaku punya karomah. Jadi ciri orang yang, apa ya, bahwa dia itu tidak dapat, orang yang punya karomah itu, yakin dia tidak akan ngaku-ngaku. Bahkan karomahnya pun dia sembunyikan. Tidak akan begini. Saudara-saudara, perlu saudara-saudara kau. -saudara saya adalah orang yang dapat karomah dari Allah. yakin dia tidak dapat karomah. karena orang yang dapat karomah itu pasti harus orang soleh dan orang soleh itu sangat rendah hati, tawadu gitu loh. bahkan yang bersangkutan boleh jadi tidak menyadari kalau dirinya itu dapat karomah. baru belakangan ini ada kasus di Cianjur. Ya, itu ada seorang ibu bawa anak usia sekitar satu tahun. anaknya itu digendong di ini plap ditempelkan di dadanya plap gitu. Dia naik mobil Elf. Elf di Cianjur kan ada jurusan Cianjur Bogor tuh. Begitu an, si ibu itu naik Elf, eh bukan Elf sih, L300. Elf mah si Amis ini bon kala apa eh ini Elf mestinya. Apa? Ya Garut si Ami sa Elf namanya ya gitu namanya. Bukan Elf L300 ya bukan ada ngomong tuh kudu akurat. <tuh> Karena ada yang berbisik Yang gitu aja diralat harus diralat kalau salah. <tuh> Maksud saya bukan <L> L300. <tuh> Jadi ada anak dipegang sama ibunya. Bu, Pak, ini namanya juga anak-anak dipegang. Si ibunya tuh pegang aja. Gini, ternyata si anak itu pegang ke pintu, Pak. Gini nih, ke ke pintu kan gitu pegang. Megang nih ini pintu si kondektur nggak tanya, sadar kalau anak itu lagi megang, eh, langsung ditutup seabisnya se se se itu, puwah itu anak, terjat itu tangannya, udah tidak bisa nangis lagi, membiru itu, ya. akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi di dalam mobil L L300 itu ada seseorang, tiba-tiba orang itu dalam hatinya ada semacam bisikan peluk anak itu dan pegang tangannya jadi langsung kursi sama orang itu tuh si anak itu dipegang dari ibunya pegang lalu dipegang tuh tangan yang pejet itu pegang gitu ya sambil dibawa ke rumah sakit dibawa begitu nyampe ke UGD ya dibawa kan kak dibuka Taukah? Tangan anak itu sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, itu karomah. Tapi orang itu tidak kemudian buka praktek menerima orang-orang yang kegencet pintu. Bahkan dirinya sendiri boleh jadi tidak menyadari kalau itu merupakan suatu nah, karomah itu. Jadi semua yang hadir di sini Pak. Ketika Anda merasakan suatu keajaiban yang luar biasa, Anda dapat karoma. Dan jangan sekali-kali kemudian ngomong ke orang. Berarti tersah Anda jadi dapat karoma. <gitu> gitu. Saya berani menjelaskan begitu, orang itu nanya ke saya. Pak Am, saya mengalami satu kejadian yang tadi saya ceritakan. Pak, saya tidak pernah belajar ilmu apa-apa. Tapi tiba-tiba hati saya seolah-olah ada yang membisikkan memegang anak itu. Tapi ternyata Pak, begitu saya nyampe ke rumah sakit, anak itu tangannya dibuka, dia nggak apa-apa. Saya tidak paham itu tuh apa. Saya bilang Pak, itu karoma. Bapak dapat karoma. Hmm. Gitu. Tapi saya jelaskan. Ya, tapi jadi dia nanya ke saya karena keawamannya tidak tahu. Jadi siapapun kalau kita soleh gitu ya oleh Allah satu saat diberi karomah gitu yang yang kadang-kadang tidak masuk akal dan karomah itu tidak bisa diulang-ulangi makanya mohon maaf kalau ada yang bisa melakukan pengobatan yang aneh-aneh itu bukan karomah karena karomah mah tidak bisa diulang-ulang contoh eh, ada yang bisa mengobati katanya orang yang sakit apa dipindahin ke binatang ada yang di Setrasari itu ada kasus. Udah dibawa ke Singapura. Si Rosis udah. Ya dokter di Singapura udah gip apa udah angkat tangan Dibawa lagi ke Indonesia. Lalu disarankan untuk dipindahkan ke sapi. Bayar 15 juta. Sapinya juga yang suka olahraga mungkin yang tidak apa. Yang sehat lah hanya. 15 juta sapi macam apa? 15 juta sapi. Betul, sapinya mati, orangnya meninggal. Jadi uh, sapinya mati enggak? Sapinya itu mati aneh gitu ya. Nah, terus ada lagi kasus kalau ini memang sembuh, ya. Batu ginjal. Jadi di di ginjalnya ada batu gitu. Tapi dia takut dioperasi. Kalau mau di laser juga diancurin pakai alat itu enggak mau. Akhirnya disarankan untuk diobati dengan wirid dan zikir yaitu dengan cara batu ginjalnya itu dipindahkan ke kambing. Nah, ini berhasil memang. Dia bilang begitu di apa? di di USG bener enggak ada. Terus saya tanya, kambingnya USG enggak? Enggak. Pak Bu, pertanyaannya, pertanyaannya bagaimana batu ginjal ini pindah ke kambing? Terus orang bilang itu karoma Bukan karomah mah nggak bisa diulang-ulang begitu. Itu tuh batu ginjal pindah ke kambing. Ya kalau anda cuma jarawatan, rombihun karena entok juga bisa kalau ya kalau jarawatan atau rombihun, rombihun itu kaki yang melatih melatih itu ya itu ke ayam, ke kucing bisa. Kalau ini kan nah, itu bukan karomah saudara-saudara. Bukan awas jangan tertipu. Karomah itu semua orang yang soleh kalau Allah mengizinkan dia bisa saja dapat karomah. Dan karomah itu tidak bisa diulang-ulang, garis bawahi itu. Nah, terus yang ketiga maunah. Maaf, bukan mauneh, maunah. Awas. Kan kan maklum kan udah udah lagi lapar begini kan. Langsung kebayang tuh mauneh. Bukan mauneh, maunah. Jadi ada mujizat, ada karomah, ada maunah, apa Bu? Maunah, awas. Bukan nih. Ma'munah Ma itu satu pertolongan yang Allah berikan dan pertolongan ini luar biasa sekali sampai dia yang mengalaminya juga tidak paham kok bisa seperti itu. Nah, ini dalam ibadah haji sering terjadi. Pak Bu ini contohlah. Saya punya jemaah haji umurnya masih relatif muda, belum nyampe 40, ibu-ibu. Dia itu kena penyakit apa? Dia itu dia bilang semacam darah yang mengental gitu. Jadi darahnya itu kekentalannya terlalu pekat. Dan itu katanya kalau jalan enggak bisa. Memang usia belum 40 sih. Manasik, itu manasik. Jalan kaki baru mungkin 20 meter langsung ambruk, dia nangis. "Pak, am saya enggak kuat. Nanti gimana?" gitu ya. Saya bilang enggak apa-apa, Bu. Tawakal saja pada Allah. Ibu kesana kan untuk melakukan ibadah haji, ingin jadi tamu Allah. Bismillah aja bu, gitu. Ya, akhirnya mah pergi pak. Nah, ini ini maunah Dia bilang, pak am saya itu ya boro-boro jalan, ah pokoknya dari kamar ke ruang tengah, jalan pelan duduk gitu. Jadi kalau ke supermarket apa lagi, dah orang pakai kursi roda. Jadi sudah tidak ada kekuatan untuk menggerakkan kaki dan itu kalau dipaksakan tu sakitnya luar biasa. Tapi pak bu, ini maunah ni. Begitu tawaf, saya bilang gini, "Bu, mau pakai kursi roda?" "Paham. Enggak, saya mau nyoba dulu, kalau enggak kuat baru pakai kursi roda." Oke. Putaran pertama, dia enggak ada keluhan. Putaran kedua, enggak ada keluhan, saya juga enggak nanya, kan bisa jadi mengeluh kan gitu. <tose> Tapi saya tetap perhatikan, takut dia terjatuh atau apa. Nah, putaran ketiga, putar Subhanallah. Sampai putaran ketujuh, solat di makom Ibrahim, lalu minum air zamzam, lalu duduk-duduk di bawah lampu hijau itu menunggu yang lain kumpul. Setelah kumpul, saya tanya, bu, saya mau pakai kursi roda, paham? Alhamdulillah saya enggak merasa sakit. Gimana? Saya tidak perlu pakai kursi roda. Saya, itu begitu selesai semuanya, dia nangis. Dia sujud syukur sama Allah. Dia bilang, Pak Aam, saya ini sudah 10 tahun sakit seperti ini. Dan saya selalu ragu untuk pergi haji. Karena saya khawatir merepotkan orang. Dia nangis di marwah. Waktu mau tahalotu, nangis dia. Kenapa? Itu saya yakin maunah. Pertolongan Allah. Enggak masuk akal. Enggak bisa dijelaskan. Mungkin di antara bapak ibu ada yang mengalami maunah seperti itu ya Bahkan saya juga Jadi di musim haji itu banyak Ma'unah-ma'unah Kenapa? Mungkin orang itu Begitu tulusnya gitu loh Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya Dia datang ingin menjadi tamu Allah Totalinya itu Yang membuat Allah memberikan pertolongan Banyak kok kejadian-kejadian Kayak gitu ya Kalau contoh Ma'unah itu di musim haji Ya Saya oleh Allah diberi kesempatan untuk membimbing haji itu udah 17 tahun. Dan dalam perjalanan 17 tahun membimbing haji, saya banyak menemukan orang-orang yang dapat maunah. Ada orang yang gini, Pak. Ini maunah juga ya. Di sini dia kena stroke. Sampai jalannya juga digusur. Jalannya tuh digusur, Pak. Bahkan kesana itu ditemenin oleh anaknya. Subhanallah. Ketika tawaf ifado, Anda tahu tawaf ifado segitu orang jutaan abreg tumplek ke Masjidil Haram. Dia lepas. Sampai saya sebagai pembimbing bingung juga. Lepas. Kalau anak muda lepas kan insya Allah lah balik ke tempat semula. Waduh kita bingung gimana. ya. Saya nyari-nyari. Tapi kan sebelumnya kita sepakat setelah selesai tawab kudu kumpul di satu tempat. Ketika kita masih nyari-nyari akhirnya udahlah. Kita tunggu saja di tempat yang sudah kita tentukan. Begitu kita nyampe ke tempat yang sudah ditentukan, dia sedang lonjorin kaki sambil minum air mineral. Lalu dia ngomong gini, "Kamana weh nilailah la la teuing cenah gitu." Jadi dengan tenang dia minum, "Ari paham kamana wah? Saya teh nunggu di detik setengah jam." Aduh, Pak. Saya tanya, "Bapak, hari Bapak Tawap dengan siapa?" dekat Ka'bah cenah Bapak mah." Jalan weh sorangan kosong cenah gitu. Pak, bu, anda yang sudah haji dalam tawab ifadoh, masa sih dekat Ka'bah kosong? Segitu berdesakannya. Dan beliau itu kalau jalan itu digusur, Pak. Tapi ternyata dia selesai lebih dulu. Dan menegur kita, kah mana wahai hari kalian. <laughs> Kagetkan kita? tahukah Ma'unah itu. Makanya kalau bapak ibu ada problem-problem kesehatan, ya. ya bismillah lah ya itu maksud saya asal gini maunah itu turun kalau kitanya kudu uh oh, oh, gitu totali dulu pasrah total bapak ibu yang Allah muliakan itu tiga istilah yang perlu eh, apa penegasan makna ada mujizat ada karomah dan ada maunah jadi jangan sampai karyawan telkom ada yang ngaku-ngaku dapat karomah itu ciri bahwa ya? anda tidak dapat karomah Oke okay, Bapak Ibu, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah Wa fil ashurati hasanah Wa qina azabannar Subhanakarubi karubil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursali Amin ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh